Ya Salman, udah mulai nih Yuk Kebaca so, cerdas, jangan lupa subscribe dan like channel. channel supaya tidak ketinggalan episode Salman dan Sophia ya. berikutnya. Assalamualaikum.